Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mau e, mau tanya kalau di tengah-tengah hutan yang sering Buya bilang ada sekelompok manusia di tengah-tengah hutan itu yang belum ada syariat apapun seperti syariat Islam itu dinamakan ahli syurga. Tapi misalnya kayak misionaris, misionaris datang ke tempat itu dan orang-orang uh, di sekitar itu tidak ada yang tahu bahwa di, di luar sana ada syariat islam apakah itu juga termasuk ahli syurga itu aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum orang yang benar-benar tidak berurusan dengan, ini kok idahnya umum, tidak terbatas pada zaman dahulu saja kalau ada satu kelompok yang memang dia tidak pernah kenal dunia islam, tidak pernah kenal syariat islam Agama apapun nggak pernah dibatasi dengan agama apapun Agama apapun dia, agama apapun, kalau memang dia tidak pernah kenal syariat Nabi Muhammad, orang-orang bodoh, maka dia selamat. Orang Yahudi dan Nasrani itu kenapa dihukum? Karena dia punya pedoman Kitab Suci yang sudah dirubah, dan mereka mengingkari Nabi. Pada dasarnya mereka tahu Nabi saw. Wa man kuna muazzibina hatta nabat rasula. Kami tidak akan menghukum siapapun sampai datang utusan Allah subhanahu wa ta'ala Baru mereka orang yang di tengah apakah misi, agamanya, apapun Menyembah berhalakan bisa Buddha, Hindu dan seterusnya Termasuk menyembah oh, bunda marik, Kristen segala macam Selagi mereka memang pada dasarnya adalah Orang yang tidak pernah bersentuhan dengan syariat Nabi Muhammad SAW pantang Allah menyiksa mereka Di tengah hutan tiba-tiba beragama Hindu Dia tidak mengerti agama Hindu dia mempercayai berhala Tuhan dan sebagainya. Dia enggak ngerti itu semuanya. Allah pantang menghukum mereka. Tapi setelah ada seruan Tuhan Mahatunggal, kalau enggak mau, maka baru mereka akan dihukum oleh Allah Swt. Wa Taala. Itu umum untuk semuanya. Dan fitrah kesucian selagi tidak dicampuri hawa nafsu mudah. Coba kalau orang kayak apa diajak dialog tentang ketuhanan, masalah Tuhan diajak bicara tentang Tuhan Mahatunggal dan sebagainya, mudah diterima. Sehingga dalam bahasa akidah kita, masalah tauhid mengisahkan Allah, maka didiskusikan dalam dialog, dialog kemantek, falsafah, yang pelik bagi orang cerdas. Dan perlu disederhanakan juga, kalau Tuhan dua itu gimana kan begitu. Tidak ya, mungkin ada Tuhan dua, yang menciptakan Tuhan ini siapa. Dan ini nanti ada dialog, dialog, akidah yang panjang. Jadi siapapun, orang asalkan tidak pernah bersentuhan, tidak pernah dengar syariat Islam, maka dia adalah orang yang aman. Allah pantang menghukum. Kecali sudah ada syariat Islam Atau menemukan di dalam kitab suci mereka Berita tentang Nabi Muhammad Seperti orang Yahudi dan Nasrani Lah kau masih tidak mau Dengar berita Mereka ada Nabi Muhammad Karena kesombongan, karena kedenggian Baru dihukum oleh Allah SWT Karena dia mendengar berita tentang Nabi Muhammad SAW Ada pun di kelompok tersebut Kalau punya agama tertentu Dia tidak mengerti Hanya dia ingin mencari Tuhan Dan masalah Mencari Tuhan itu adalah fitrah semua orang yang berakal dan semua hati manusia itu rindu kepada Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Semua. Sehingga masalah mencari Tuhan itu ada di mana-mana. Dalam kelompok apapun ada. Sesaat menuhankan rajanya, Sesaat menuhankan matahari, Sesaat menuhankan api, Sesaat menuhankan pohon. Karena fitrahnya mencari Tuhan. Akan tapi ketahuilah, Kita berbeda dengan kaum Mu'tazilah dan sebagian kaum Falasifah. Untuk menentukan itu tidak bisa kecuali dengan syariat. Kalau filsufh bisa sampai kesimpulan bahasanya semesta ini ada kekuatan yang luar biasa. Sang semesta ada penciptanya para filsuf ayuh filsuf. Akan tapi para filsuf tidak sampai kepada kesimpulan bahasanya pencipta itu adalah Allah. Untuk mengenal Allah perlu namanya syariat. Tapi pada dasarnya semua mencari Tuhan. Nyembah berhala mencari Tuhan. Ingat itu jadi kaidahnya semua orang yang memang tidak pernah kenal syariat Islam yang benar di tengah hutan dan sebagainya dia ikut apapun maka ketahuilah Allah pantang untuk menghukum mereka. Karena apa? Allah Maha kasih. Wong dia tidak ada petunjuk. Tidak ada petunjuk. Tapi kalau sudah kenal kita sampaikan Islam kepada mereka. Lah kok dengan kesombongan mereka baru nanti akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.